Lagu yang kedua saya bersama dengan kawan-kawan dari Monata yang lagi gemar-gemar eh. Om Telolet Om Vadå yang bikin orang rotok sarap, om telat om, nggak ada, masih ada nggak di sini om telat om, beda, beda, maju ya beda.